hadir tengah-tengah kita seperti biasa ustadz danu yang siap mendengarkan segala macam curhat dari jamaah baik yang ada di rumah maupun yang hadir di sini dan nanti yang di rumah bisa berinteraksi dengan cara menghubungi nomor telepon 021 87797000 atau 87798000 saya sering sekali ketemu sama jamaah yang bertanya mas bayu emang itu beneran Mas Bayu, saya ingin datang tapi saya tidak tahu jam berapa sih. Emang itu pakai apa, pakai ini <laughs> Kalau menurut saya sih, daripada bapak atau ibu yang di rumah penasaran, mau tahu, mau bersilaturahmi sekaligus ikut pengajian, silakan. Insya Allah baiklah hati selalu hadir dari jam... Uh, 5, dari jam setengah lima pagi sampai dengan jam enam Yaitu hari Minggu dan hari Senin Kalau misalnya pemirsa mau datang sendiri Atau hanya berdua dengan suami Atau dengan anak Monggo silakan. Tapi kalau bersama rombongan besar Kami mohon mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu Ke nomor fax 021-840-8919 Itu adalah nomor fax yang bisa Anda kirim surat konfirmasi Seperti yang sudah hadir pada kesempatan hari ini Banyak sekali ada 20 orang Dari Palembang Tepatnya dari Majelis Taklim An-Nisa Betul Ada berapa orang? 20 orang benar? 55 orang Waduh Tapi ini beneran rombongan semua Gak ada yang joki, penumpang gelap gitu Gak ada ya Gak ada ya Terus dia ya kemudian ada Majelis Taklim Guru-guru Lawang Kidul Tanjung Enim 20 orang juga Ada Dari Tanjung Enim ini kalau gak salah pimpinan Ustadz Rizal ya. Bener ini, saya sebenarnya gak kenal juga. Tapi beliau teman sejawat. Betul, kenal sama Ustadz Rizal? Bosa. Iya, sama. Dari Tanjung Ending ya. ya. Dan juga ini ada Majelis Taklim Guru Banyumas. 150 orang. Bener Bu? Dari Banyumas. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Waduh, berangkat dari sana jam berapa Bu, Pak? Jauh 5 sore kemarin, 150 orang itu berapa bis berarti? 3 bis. Waduh, insya Allah, Alhamdulillah. Nanti bisa mengikuti pengajian ini dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan nilai ta'ala. Agar semua niat kita benar-benar bersih, tidak berharap sesuatu yang salah, yang akhirnya tidak terhitung sebagai amal soleh. Karena harapan kita tentunya apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang bernilai amal soleh di mata Allah Subhanahu SWT. Dan harapan kita tersebutlah yang membuat kita bisa berkumpul sama-sama di pengajian bengkel hati ini Dan bagaimana cara kita mendapatkan amal soleh atau apa tindakan atau aktivitas atau amal perbuatan yang bisa dibilang sebagai amal soleh Langsung aja kita tanya sama Ustaz Danu Ustaz Danu, Assalamualaikum ya. Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini tema kita pada pagi hari ini kan menebar amal soleh Pak Ustaz. Ya, ya. Sebenarnya apa sih yang dibilang amal sholah itu yang bagaimana ya Pak Ustadz? Kalau misalnya ada orang... Kita tahu nih, ada orang nyolong. Kita aduin. Itu termasuk amal sholah gak Pak Ustadz? Atau jangan-jangan malah menebar permusuhan. Karena dimusuhin sama teman sendiri akhirnya. Nah, ini gimana Pak Ustadz? mau cerita yang mana nih. Ini yang menebar amal sholah dulu deh Pak Ustadz. Apa? Tindakan apa? Amal perbuatan apa? Yang bernilai sebagai amal sholah di mata Allah? Kalau... Itu bernilai amal soleh di mata Allah Itu sebenarnya yang jelas yang kita sudah tahu sehari-hari Menjalankan sholat lima waktu Walaupun itu kewajiban itu juga amal soleh Kemudian berpuasa di bulan Ramadan Membayar zakat, fitrah, amal Kemudian berhaji itu amal soleh Kemudian yang lain-lain banyak sekali Jadi dalam interaksi kita keseharian dengan istri kita dengan suami kita dengan anak-anak kita itu bisa menjadi amal soleh dan kalau memangnya kita menyalai aturan tersebut itu juga belok sebenarnya jadi kalau memangnya sholat kita kerjakan itu menjadi amal soleh kalau sholat itu kita tinggalkan ya dosa sebenarnya itu aja aturannya kalau umpamanya Allah menyuruh kita itu senantiasa berkata-kata yang baik, berkata-kata yang halus, lembut Kalau kita berkata-katanya kacau, ngawur, ya itu ya salah ya nala, iya, Bukan amal soleh ya Bukan amal soleh Seperti itu Jadi umpamanya mendebar amal soleh itu sebenarnya adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran Dan kita jalankan di setiap kehidupan kita sehari-hari Baik perilaku kita maupun hubungan yang lain Termasuk jual beli Itu bisa menjadi amal soleh kalau kita mengikuti Aturan-aturan uh, Allah yang dalam Quran dan sunnah Rasul Ini akan menjadi uh, tambahan amal istilahnya Selain kita itu menjalankan yang diwajibkan Itu akan menjadi tambahan amal Nah inilah yang harus kita kerjakan Agar itu uh, nanti bisa menjadikan menumpuk Kayak baca Quran, niatnya lillahi ta'ala Itu amal soleh kemudian apa, apa saja, apa saja, mamanya mau bekerja, gimana caranya, maaf, ini kan banyak dari guru-guru nih, betul ya? kadang-kadang uh -huh. kita sendiri uh, punya prinsip saya sebagai guru itu bisa menjadi ibadah bagi saya, kan begitu, tapi mamanya dibalik, kalau itu ibadah, kemudian bisa menjadi amal surah yang bagaimana, Salah satu memberikan teori itu masih biasa Tapi kalau sudah menjadikan amal soleh itu Mengerjakan sesuatu yang niatnya lillahi ta'ala Tidak ada embel-embelnya Nah pertanyaannya dibalik gantian Pada waktu kita menjadi guru Kalau umpamanya enggak digaji Kira-kira kita iya. ikhlas enggak kan gitu ya? Nah ini, ini. Ya? Yang harus ya. ya nah ini mulai dibeli. Ya namanya juga kita harus belajar makanya kalau mamanya kita benar-benar serius, iya kita memohon mudah-mudahan digaji. Tapi serius kalau tidak digaji ya ikhlaskan. <laughs> karena kita mau menuju amal soleh. Amal soleh itu sulit sekali. Ya Tidak bisa kita buat main-main. Dan itu kita dapatkan amal soleh amal itu kita rasakan manfaatnya pada saat di akhirat saja. Atau di dunia juga Pak Ustadz? Uh, kalau memang kita memang niatnya karena Allah Ta'ala. Sebenarnya kita sudah punya tabungan untuk di akhirat. Tapi kalau memang amal soleh itu sudah menumpuk dan kita memohonnya nanti di dunia mau diberi jalan agar kita itu ikhtiar kita dalam ber, ber, berusaha mencari rezeki itu dimudahkan. Nah itu kalau amal soleh kita itu insya Allah cukup, ya Allah akan mempermudah. Oh. Ya mempermudah sebenarnya. Karena kayak namanya diceritakan salah satunya dalam mencari rezeki. Kemudian kita ada ikhtiar. Salah satunya ya diceritakan faedah qudiyatish salat fantasiru fil ad wa batagumin min fadlillah. Jadi di sini diceritakan setelah engkau tunaikan sholat maka berterbalah kamu di muka bumi untuk mencari uh, Rizki Allah, untuk mencari nikmat Allah. Jadi di sini ada Allah menyuruh kita ikhtiar untuk melakukan apa saja. Nah, pada waktu kita ikhtiar, kita juga mamanya kita sebagai guru niatkan karena Allah. Bismillah, benar serius persoalan nanti digaji itu bonus lah ibaratnya kalau saya, jadi itu bukan saya harus digaji juga tujuan utama jangan, nah nanti kalau kita memang niatnya karena Allah kalau gaji itu bonus eh, itu bisa menjadi amal soleh nah sekarang kita balik nih Pak Ustadz hmm. apa perbuatan atau tindakan yang bisa justru mengurangi amal soleh atau justru membuat yang tadinya sebagai amal soleh, malah jadi sesuatu yang berdosa Pak Ustadz Ya, yeah. Sebenarnya perbuatan yang menyala, menyal, yang menyalai agama itu Jadi jelas, ya? jelas sekali Jadi kalau kita melakukan amal soleh Salat, puasa, zak, membayar zakat, haji Itu jelas yang wajib Kemudian yang lain Kita lakukan semuanya semata-mata Allah Itu menjadi amal soleh kita Tapi di luar itu kita menjalankan Mencuri, korupsi, gibah Kemudian memaki... Memukuli istri ini maaf-maaf ya... <laughs> Kemudian yang lain-lain... Ya. Dosa itu akan tertulis rapi sebenarnya... Jadi nanti... Nanti suatu ketika... Pasti Allah akan memberikan jalan... Namanya di dalam Quran sudah ditulis... Innal hasanati yutibnas sayi'ah... Jadi... Sesungguhnya amal perbuatan baik... Itu mengurangi perbuatan yang buruk... Jadi makanya di situ. Amal soleh kita akan tetap Perbuatan buruk kita itu akan tetap Kecuali Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa Senantiasa kita mohon ampun terus menerus Nah ini yang kita harapkan Kalau memang kita ikhlas Kita tulus dalam mohon ampun Kemudian kita tobat tidak menjalankan Allah akan mengampuni Nah ini beda Kalau Allah sudah mengampuni Nanti amal soleh kita tetap Dosa kita yang hilang yang mulai dihilangkan mulai dihilangkan nak itu uh, okay ni tadi ke so soal uh, soal apa namanya uh, awal soleh dan juga uh, dosa tadi pak ustad uh -uh. kalau misalnya kita niatnya baik misalnya guru guru nih mengajar kan mendidik anak murid pak ustad uh -uh. untuk menegakkan aturan tiba-tiba nggak -tiba sengaja sambil ngejewer atau pernah mukul lah pak pernah juga ya. Waduh. Ibu-ibu malah bilang pernah, nah, Bapak-bapaknya diam aja. <laughs> nah, di, untuk menegakkan, untuk mendidik anak murid menggunakan cara tar gitu, mukul gitu Pak Ustaz. Niatnya baik sebenarnya. Itu bagaimana? Ya <tuh> Jadi kita memang harus waspada. Makanya di sini eh, kepandean kita dalam sujud pada Allah, namanya kita ambil salah satu ayat dalam Quran, namanya Watawa shall bil sabri, watawa shall bil marhamah. Ini ayat yang kita pergunakan untuk kita memberikan nasihat. Jadi di situ dicitakkan kalau kita saling memberikan nasihat itu harus dengan kesabaran. Kesabaran ini tidak ada amarah, tidak ada pendoliman, tidak ada merugikan kita, tidak merugikan orang lain. Ini jelas sabar. Kemudian dan memberikan nasihat dengan kasih sayang. Berarti kalau kita mau memberikan sesuatu kebaikan sebenarnya Allah itu sudah menuliskan dalam Quran kalau kita memberikan suatu nasihat atau kebaikan atau kebenaran itu harus dengan kesabaran dan juga dengan kasih sayang. Itu sudah jelas tidak bisa diganggu gugat. Yang bisa ditawar ya bisa ditawar kecuali perang. Nah, ini kan beda namanya perang. Ah namanya kita wajar-wajar mah -wajar, biasa aja. Harus tetap bisa bersabar ya, Bos. Ya harus sabar. Masa orang Maksudnya Mas Bayu nih iya. Gak sholat nih pura-puranya nih ya iya. Kemudian saya tahu Mas Bayu gak sholat Saya suruh sholat, gak mau sholat maksudnya saya, saya pukulin sih Bukan seperti itu Bukan ya Bukan seperti itu, kenapa? Karena hubungannya Mas Bayu Sholat dan tidaknya Ini tergantung diri Mas Bayu Dan hidayah Allah kan seperti itu iya. Kalau memang Mas Bayu Hatinya belum terbuka Berarti Allah belum memberikan hidayah pada Mas Bayu Kan mirip seperti itu Benar, benar. Masa kita harus memaksa seseorang Padahal diceritakan dalam Islam hmm. La ikraha fid din Tidak ada paksaan dalam Islam Jadi kita harus memahami bahwa Kita walaupun memberikan sesuatu baik Kita harus belajar sabar juga Karena apa? Kita manusia Kita hamba Allah Pedoman kita Quran, jadi Quran itu kita baca, jangan untuk kita berikan pada orang lain, tapi Quran itu kita baca, kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Kalau gitu kita sudah mumpuni, monggo silakan. Kalau saya sih seperti itu. Sudah jago. Sudah jago silakan mau pulihin orang ya silahkan <tuk> tapi itu tetap dosa tetap <tuk> dosa ya bapak nah saya sebenarnya penasaran sekali kalau misalnya masalah sabar ini katanya sabar itu ada batasnya nah saat sudah sampai di ambang batas dan emosi sudah muncul apa yang mesti kita lakukan supaya tetap bisa bersabar nanti kita temukan jawabannya saat lagi karena memang sudah waktunya sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami persilahkan Anda yang ada di rumah juga silahkan melaksanakan ibadah salat subuh. Dan setelah itu bengkel hati akar. Pemerintah saya MNC TV yang berbahagia, Anda sedang menyaksikan acara bengkel hati. Acara pengajian yang disiarkan langsung dari Masjid An Nida di MNC TV. Dan sering sekali di acara ini kita menemui dan menyaksikan bagaimana Ustadz Danu... Uh, bersilaturahmi secara langsung dengan jamaahnya dan uh, saat itu jamaahnya bisa berkonsultasi nanya mengenai masalahnya dan menjalankan solusi dari Ustadz Danu dan Alhamdulillah setelah bersilaturahmi tersebut bisa sehat kembali, bisa terbebas dari musibah dari masalahnya, dan ada juga jamaah yang belum bersilaturahmi secara langsung belum bertemu langsung tapi menjalankan solusi yang diberikan oleh Ustadz Danu pada jamaah yang lain Alhamdulillah bisa sehat juga, bisa terbebas juga dari masalah dan musibahnya. Asalnya kita mudah-mudahan sama-sama lillahi ta'ala. Berikut ini sama-sama kita menyaksikan uh, tayangan mengenai perjalanan Ustadz Danu mengen, uh, menemui salah satu jamaahnya. Bagaimana ceritanya? Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya... Uh, Nianti, uh, saya aja Safmiyanti. Saya ini punya anak, namanya Yeni Sabrina dan Nanti Irwaji. Uh, di mana saya mempunyai keluhan alsat? Ibu atau putrinya? nak? Putri, oh. Putri saya sudah. Oh. Oh. Uh, otomatis saya enggak uh, ini uh, ada kena ininya, ini ya enggak. Dampaknya. Nah, anak saya umur 26 tahun tamat UI uh, uh, sudah tahun 2006 Satu. dari UNP BI 1 sarga ekonomi uh, ini anak saya ini setelah seminggu di UI uh, Dia merasa takut itu Pak Pak hmm. kok takut pertamanya takut habis itu setelah takut takut itu 2 hari Uh, kemudian siang-siangnya pada jam 12.00 siang hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari. Terus, tuh, itu atau hari Jumaat, tu kan suka anak ini, ini om orang teror teror marah marah, bengang itu, terang-terang oleh uh, saudara, berobat kemana kemana sudah saya ikuti. Uh, oh, kemana itu kemana? Ke orang pintar juga, tapi hasilnya belum ini belum tamu masakan sih, Setelah saya mendengarkan ini, apa namanya, bengkel hati ini Dan akhirnya sekarang kami baru, Alhamdulillah, dapat ketemu sama Pak Ustaz Jadi saya di sini memohon sama Pak Ustaz solusinya bagaimana mengenai anak saya ini Yang dirasakan apa, Mbak? Tidak ada Tidak ada? Jengkel sama Mama, dulunya sebelum sebelum itu. Enggak. Enggak. ngalamun. Kalau ngalamun gimana kalau ngalamun? Enggak ada. Enggak ada ngalamun juga. Enggak. <laughs> Tapi Ibu kerasa tahu. Eh uh, Soalannya ternyata. Mbak ini, Mbak. Mbak Yeyen ini sebenarnya. Ye iya. Ya kalau kalau saya lihat kasus biasanya ya kasus yang seperti Mbak Yayan ini relatif memang orangnya cenderung pendiam introvert sering di kamar sendiri jarang bersosialisasi itu dampaknya biasanya mirip-mirip emosinya tidak terkontrol atau maaf ya lupa ingatan lupa siapa dia kadang-kadang seperti itu nanti beres lagi susahnya kalau saya melihat Mbak Yayan begini memang beliau pendiam nah ini susah sekali. Kalau seorang pendiam, oh seorang itu sering di dalam kamar, jarang bersosialisasi, apa dia mau kerjain? Baca buku selesai, banyaknya pasti ngalamun. Pasti ngalamun. Kalau ada urusan di luar, tidak selesai, masuk kamar, ngalamun lagi. Kan gitu. Lama-lama yang namanya ngalamun ini, masuklah makhluk Allah yang lain. Dan itu semakin lama, semakin masuk, mengunci dalam pikiran, kemudian masuk lagi ke hati, Di disitulah dia akan... Berusaha untuk mengiring seseorang untuk mengikuti. Akhirnya orang tersebut, kok saya mendengar suara saya disuruh bunuh diri mamanya. Itu bukan halusinasi, karena jin itu ada di mana-mana. Dan itu akan masuk terhadap seseorang yang kosong, ngalamun. Kalau ada masalah itu diam saja, tidak dicari solusinya apa itu masuk. Saya mohon untuk Mbak Yeyen sama Ibu untuk istighfar aja lirih tenang sampai istighfar aja mengucap mendengarkan Hatinya mengikuti, kemudian istighfar itu diulang diulang sampai saya tidak cukup insyaallah tadi selesai ya. ibu sama Mbak yayek buka tangan istighfar tundukan kepala sedikit bismillah ya terindah yang persimpang Kembali menggambar yang terukir di sini, yang terindah. Cukup balik, Mudah-mudahan ibu bisa hmm. um, menjalankan nasihat saya. Kemudian, mbak Yee juga harus berubah, Tahajud memohon ampunan, mohon ampunan, mohon ampunan dan mohon kesembuhan. Mudah-mudahan nanti Allah ridha sehingga kita bisa semua. Iya, ayo ya. mudah-mudahan ya. ya. ya. ya. manfaatnya itu ya. Iya, insyaallah. Pak Sat, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di acara Bengkel Hati dan itulah bagaimana cerita perjalanan Ustaz Danung menemui Ustaz dan Tejamaahnya. Ya memang kadang-kadang banyak juga nih yang mengalami permasalahan seperti itu Ketemu sama orang atau ada mungkin keluarganya yang pendiam sekali Tertutup banget Susah untuk cerita Kalau orang yang pendiam seperti ini kan memang susah untuk menyelesaikan masalah Kita bagaimana tahu permasalahannya seperti apa gitu kan Cerita aja enggak Bagaimana tahu emosi apa enggak kalau misalnya selalu diam Emang sih katanya diam itu adalah emas Tapi diam yang seperti apa yang seperti emas itu Pak Ustadz Kalau misalnya tertutup gimana cara menyelesaikan masalahnya ya Jangan-jangan ada juga jamaah yang seperti itu Pak Ustadz <tuh> <tuh> Kalau memang tertutup ya Seperti tadi sempat saya ceritakan Ini pengalamannya kerana memang yang saya pelajari dari seseorang yang diam, tertutup, kalau ada masalah, tidak ada solusi. Relatif kecenderungan untuk kalau para dokter itu bercerita halusinasi itu relatif gampang. Kemudian orang yang cenderung emosionalnya tinggi tapi juga ngalamun itu juga sama. Kecenderung belok menjadi yang... Eh, apa namanya... Melok dikit dari jalur kita yang, eh, iya. <laughs> Itu insya Allah Pasti ada dan itu Itu eh, Itu pelajaran yang memang yeah. bisa Kita pelajari makanya mm -hmm. Kalau mamanya diam adalah emas Itu bukan berarti diam Diam enggak tapi bahwa Pada waktu seseorang mau melakukan Diam itu sudah punya dasar Bahwa oh saya Kalau banyak ngomong malah tidak manfaat Saya diam aja dulu Mendengarkan omongan mendengarkan bicara mm -hmm. Kalau mamanya saya ngomong malah menjadikan uh, tidak baik atau masalah baru ya mending saya diam. Nah, itu sudah tahu jadi diamnya itu sudah ngerti bukan diam hmm. karena memang diam aja. Hmm. Iya hmm. dia Ya itu itu diam adalah emas seperti itu. Jadi hmm. kalau mamanya kalau ada pengajian mamanya, hmm. eh itu lebih baik diam memang karena diamnya itu emas mendengarkan benar serius. Kemudian mudah-mudahan dari diamnya beliau-beliau yang mau mendengarkan pengajian... ...diturunkanlah rahmatkan seperti itu. Karena memang jasarnya sudah jelas. Makanya ya. uh, apa namanya uh, kita harus memahami diam yang bagaimana yang insya Allah itu baik, tetepan. Hmm. Kemudian diam yang bagaimana yang kurang begitu baik. Ini mungkin ada juga jamaah yang sengaja berdiam diri saat menghadapi masalah itu tujuannya adalah untuk supaya bersabar, pak ustadz melatih otot sabar ceritanya. Tapi katanya sabar itu katanya ada batasnya, pak ustadz. Kalau misalnya udah tiba-tiba emosi muncul, apa yang harus dilakukan pak ustadz? Kalau terus-terusan ikuti emosi, nanti darah tinggi lagi. <laughs> ya memang salah satu penyakit darah tinggi itu disebabkan ya? karena memang tidak sabaran, okay. keburu-buru, emosional iya. seperti itu. Nah kalau sabar Bagi seorang muslim yang menginginkan e, Belajar kesabaran mm -hmm. itu Tidak ada batasnya Apapun bentuknya kesabaran itu tidak ada batasnya Jadi apa aja persoalan Karena e, sabar itu kan berhubungan dengan ujian yang mengenai kita yeah. Kalau memang Allah baru memberikan ujian pada kita Ya kita harus menjalannya dengan tekun, dengan tenang, dengan sabar. Kemudian kalau ujian itu ada sesuatu yang harus kita pecahkan, masalah yang harus kita pecahkan. Mm -hmm. Kita cari solusinya secara islami, tidak mendolimi diri sendiri, tidak mendolimi orang lain. Mm -hmm. Kan begitu ya? Kemudian solusinya jelas, kemudian tawakal, kita serahkan semuanya pada Allah. Nah itulah kalau sudah kita serahkan pada Allah Itu bisa dikatakan sabar Dan itu terhitung sebagai amal soleh Nah nanya. itu bisa menjadi amal soleh memang uh, iya, Jadi iya, kita iya. juga iya. harus memahami Bagaimana sebenarnya Allah itu mengajak kita itu mengerti uh -huh. Jadi um, banyak sekali yang dituliskan di dalam Al-Quran itu kita Al-Quran ini kan petunjuk Kalau yang namanya petunjuk itu berarti uh, Seperti informasi Seperti ilmu ya. ilmu itu maksudnya ya memang ilmu yang harus kita terapkan di keseharian kita ya. jadi itu yang harus kita kerjakan sebenarnya kalau kita itu sendiri uh, memahami ya. apa apa isi dalam Quran kemudian kalau kita tidak tahu kita tanya pada ahlinya ya. saya yakin itu akan menjadi amal soleh insyaallah, insyaallah. mudah-mudahan kesabaran kita yang tak ada batasnya itu menjadi amal soleh juga ya ibu ya ya pak ya ke, jangan sampai gara-gara sering emosional Tiba-tiba mungkin ada yang sedang mengalami darah tinggi Nah nanti di akhir acara kita akan sama-sama berdoa nih Untuk sama-sama mencari solusi dari penyakit darah tinggi Jangan kemana-mana pemirsa kita akan break sebentar Tapi setelah itu Bengkel Hati akan kembali sesaat lagi Disiarkan langsung dari Masjid Yudhan Nida TV. Mas bersama saya Bayi Oktara Dan juga ada Ustadz Danu yang hadir di tengah-tengah kita Dan juga Jamaah Bengkel Hati yang sudah siap untuk bersilaturahmi dengan setenu, di rumah juga bisa bersilaturahmi dengan cara menghubungi nomor telepon yaitu 021 87797000 atau 87798000. Karena kita akan segera mulai sesi tanya jawab, ini saya akan mulai dari jamaah yang sudah hadir ke Masjid An Nida ini. Lalu saya mau tanya, ada yang sakit darah tinggi nggak, pak, bu? Banyak ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang lebih banyak? Bapak juga darah tinggi pak? Waduh, jangan-jangan di rumah juga ibu-ibu juga banyak ya. Oke, okay, nanti di akhir acara kita akan sama-sama berdoa dan mencari solusi dari penyakit darah tinggi tadi ya pak ya, ya bu ya. Abis sekarang saya mau mulai dengan sesi pertanyaan dulu nih. Silahkan yang mau bertanya mana? Tadi? Iya, yang iya silahkan. Ibu yang sudah pegang mikrofon sebentar ya pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Hasanah Ibu Hasanah dari? Ya, dari Bandar Lampung Dari Bandar Lampung, dari Tanjung Enim Bu? Bukan dari Kupang Tebak oh, Bukan, Beda lagi ya Ya silakan Ibu Hasanah ya. Pak Ustadz, eh, saya mempunyai putra Yang usianya 3 tahun Dan sampai sekarang belum bisa melihat E, gimana Bu? 3 tahun belum bisa melihat. Iya. Iya. Lah kata dokter gimana udah periksa ke dokter udah. belum? Udah. Terus kata beliau gimana? Enggak ada respon. Sarafnya itu enggak enggak nyambung ke otak. Saraf matanya ini. Iya. Saraf matanya enggak nyambung. Iya. Terus saya disuruh apa? Tolong sambungin soli... dong, Dok. Minta solusinya. Oh, dok. solusinya ya. Kan bingung saraf kata dokter sarafnya enggak nyambung. Ya, makanya saya tanya, saya suruh apa? Kalau saya suruh nyambung enggak bisa kan bukan dokter kan gitu ya. Ya, kalau solusi, solusi kan suka-suka saya ya, Bu, ya. Lah tapi yang berhubungan sama masalahnya Pak Ustadz. Kalau saya tahu. Kalau saya enggak tahu gimana. <tuk> <tuk> ya sudah Ibu Asana. Um, saya akan memberikan salah satu gambaran aja. Sarap yang tidak nyambung. Sebenarnya sarapnya itu memang nyambung kali ada sesuatu yang menghalangi atau atau memang di situ ada penyumbatan atau apa aja yang memang kita tidak tahu ya. Tapi retina sudah dicek sama dokter. Sudah. Retinasnya bagaimana? Retina bola matanya itu nggak nggak nggak berfungsi gitu. Cuma oh gitu ya. Jadi retinanya atau sarapnya? Oh, jadi yang yang tidak nyambung sarap sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri yang kanan melihat nggak? Nggak. Tapi e, kata dokter kemungkinannya kecil. Oh gitu ya. Iya. Ya sudah. Saya mau tanya ibu. Ibu di sini datang sama siapa? Sama rombongan jemaah Ibu pengajian. Ibu pengajian. Guru-guru tadi. Bukan. Ibu pengajian apa? Bandar Lampung. Oh, Ibu pengajian Bandar Lampung. Oh iya iya ya. Ibu saya mau tanya Ibu Asana kalau hubungannya dengan mata terhadap anak kita yang belum akhir balik. Itu biasanya salah satu orang tuanya Ini biasanya ya Saya cerita biasanya karena ini pengalaman Penelitian yang saya teliti sejak dari dulu Biasanya berhubungan Kalau salah satu orang tuanya Itu biasanya kalau diberi masukan Itu biasanya Hmm eh, tidak begitu mengindahkan atau bahkan melawan atau orang Jawa bilang ngeyel mamanya apa namanya ya seperti itulah ya memberikan suatu perlawanan. Nah, ini pertanyaan saya siapa di antara ibu dengan suami ibu yang punya sifat seperti itu? sama lah kok sama gimana sama-sama dua-duanya ya bu iya. ya suaminya mana ada suami saya nggak ikut nggak ikut oh ya. suami nggak ikut iya. ya diajak tapi ngeyel T tapi <laughs> biasanya kalau dikasih masukan ngeyel siapa tahu ngeyel ya maksudnya ya iya. nah itu biasanya kalau dikasih masukan yang sering menolak itu siapa yang sering menolak itu ya entah menolaknya diem tapi nggak ngerjain atau menolak itu dengan kata-kata itu siapa ya itu sama suaminya lupa <laughs> atau ibu saya... sendiri saya juga nggak tahu ya iya. kadang kadang kalau saya ngomong sama suami saya ha -ha. istilahnya ibu miknya ada kadang bu saya nggak denger ibu kalau saya ngomong sama suami saya seandainya menuju yang istilahnya kebaikan gitu ha -ha -ha. ya diam aja gitu Siapa suami yang sayanya diem? suami suaminya diam ngerjain nggak beliau ya kadang-kadang kalau udah agak lama gitu baru lama itu berapa menit <Sekan> Kalau udah keulang lagi gitu baru Saya ingetin lagi jangan kayak gini gitu Baru dia gitu Mau Oh mau Mencari. jalan Jadi relatif uh, Gak menjalankan atau tidak Melakukan sesuatu dengan diam biasanya ya ya ya sudah Ya ini memang yang berubah harus orang tuanya Jadi Mata itu berhubungan dengan pandangan Jadi kalau seseorang memanya sayang ngeremein Mas Bayu terus-menerus Mas Bayu ini maaf ya Ini memanya istri saya atau suami saya Kalau saya ngeremein nanti lama-lama Saya sendiri akan jadi buta Itu gak boleh Atau kalau punya anak kecil masih dalam kandungan Itu yang menjadi peringatan awalnya Makanya Seorang kalau diberi masukan, diberi uh, Nasihat atau diberi sesuatu yang baik Pandangan-pandangan yang bagus Itu Belajarlah untuk me me mendengarkan Belajarlah untuk memahami Apalagi baik Kalau baik itu tidak dipahami Tidak dijalankan ya Biasanya peringatannya seperti itu Nah, Ibu Wahsana Saya mohon nanti ibu dengan suami ibu Benar-benar serius Khususnya kalau memang betul Apa yang diceritain ibu Khususnya suami ibu Untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala Karena kalau dokter sudah bilang Sarapnya Terputus um, Saya melihat ini bukan Terputus secara fisik ya Ada sesuatu yang Menghalangi baratnya Cuma kalau memang dicari Yang namanya penyakit mata Itu susahnya minta ampun Keberhasilannya itu persentasenya tidak besar Tidak besar Karena saya mengamati terus menerus Jadi Terputus um, kalau ibu serius ya Kembalikan ini kepada Allah Ta'ala Karena Allah Ta'ala yang menciptakan putri ibu Putri apa putra? Putra Putra ya Yang menciptakan putra ibu Jadi harus serius Mohon ampun Jadi doa Doa pada Allah Ta'ala Selesai sholat sunah tahajud Atau selesai sholat wajib Serius Ya Allah jika mata anak saya belum bisa melihat Kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosa aku Kalau aku dikasih masukan kebaikan Saya sering dia menolak atau apa bentuknya Aku mohon ampun kepadaMu dan doa itu dilantunkan terus menerus, terus menerus tanpa henti. Maksudnya memang harus kita harus serius karena permohonan kalau sesuatu kalau ada organ yang belum baik berarti ini yang berhak istilahnya itu menjadikan baik dengan sempurna itu hanya Allah. Kalau kita atau Maksudnya kalau para dokter Maaf ini bukan karena saya merendahkan Tidak ya, kalau para dokter Memang punya ilmunya untuk Mencoba menjadikan organ itu baik Tapi beliau kan baru mencoba Persoalan berhasil Dan tidaknya dan jadi Bagus itu hanya Allah Ta'ala Karena banyak yang tidak berhasil Ya memang akhirnya diserahkan pada Allah Jadi Serahkan pada Allah beneran Ibu harus berubah, suami ibu juga ya. harus berubah Mohon ampun dan mohon diberikan kesembuhan. Karena ini persoalan mata itu bukan bukan persoalan ringan. Ibu datang ke sini kemudian seminggu langsung bisa melihat, enggak bisa. Saya enggak berani jamin. Apalagi suami ibu enggak ada, saya enggak bisa cerita. Apalagi suami kalau dinasihatin susah. Ya kalau saya nasihatin mau, kalau enggak mau, malah saya diajungi celurih gimana? Kan dia ya takut saya. Kan gitu ya. Jadi ya. Saya mengajak semuanya Jadi jangan ada kasus-kasus yang menimpa hmm. pada kita Khususnya Anak-anak uh, kita apalagi sudah terjadi seperti itu Ayolah kita uh, uh, Kembali ke jalan Allah Ibu saya mohon untuk yeah. dekat Berdoa pada Allah mohon ampun dan juga suami ibu yeah. Dan kemudian mohon kesembuhan Karena proses memohon ampun Untuk anak ibu Bisa lebih dari satu tahun Jadi ibu harus belajar Belajar apa namanya sabar untuk berdoa jadi nggak bisa mohon sekarang bulan depan Allah langsung berikan kesembuhan emang kita nabi itu kayak makan cabai ya Pak saat itu makan langsung berjasa nggak ya, bisa seperti itu kalau amal soleh ibu cukup insya Allah bisa uh -huh. tapi kalau amal soleh ibu cukup ya insya Allah bisa ya. Ya. terima kasih Pak Ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Hasanah ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan Semuanya terhitung sebagai amal saleh ya Bu ya, ya Pak ya. Mudah-mudahan jangan ada nih yang suka meremehkan atau mengecilkan oh, nanti ada masalah di bagian matanya. Jangan komentar-menter pemirsa kita akan break sebentar tapi saat lagi Bengkel Hati akan kembali. Di acara pengajian Bengkel Harki ini sering sekali kita sama-sama melihat dan juga mendengarkan permasalahan yang dialami oleh jamaah. Mudah-mudahan solusi yang diberikan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Supaya bisa menjaga amal dan perbuatan kita agar diberi kemudahan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin. alamin. Kalau tadi kita sudah mendengarkan permasalahan mengenai Ibu Hasanah yang putranya sakit di bagian mata. Dan ternyata memang saat anak yang belum akil balik mengalami musibah atau masalah atau penyakit, memang itu diakibatkan biasanya dari tindakan dan amal perbuatan amal soleh orang tuanya. Nah untuk itu sering sekali Ustaz Taini memberikan solusi untuk kesembuhan putranya atau putri yang masih di bawah akil balik, tentunya. Yang harus introspeksi dan merubah adalah orang tuanya, betul ya pak Ustadz ya kurang lebih seperti itu. Insya Allah, Iya. Ya. Nah, di berikut ini kita akan sama-sama mendengarkan kembali cerita jamaah yang mau bertanya. Tapi sebelumnya saya mau ketemu dulu yang ada di rumah nih sudah tersambung di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana ibu? Ibu Duria di Bogor. Ibu Duria ibu di Bogor ya? Ya. Silakan langsung dengan pertanyaannya bu usah saya ini selama 4 bulan kata dokter itu kena sakit liver saya udah di USB terus di apalah rumah itu ternyata menurut dokter itu kena liver dan sekarang perutnya agak uh, apa ya kembung bu ya. ya saya mohon solusinya bagaimana untuk supaya mudah-mudahan Allah bisa mengempeskan kembali amin ya terima kasih bu Duriyah ya. ya jangan ditutup teleponnya ya bu ya. monggo pak Ustad <laughs> semoga Allah bisa mengempeskan perut saya lagi ya Eh, Ibu Durya gimana sih, Mas Allah kayak tukang pijit sih? <tik> Enggak begitu. Jangan seperti itu walaupun keinginan ada begini Ibu Durya. Kalau Ibu Durya emang benar-benar sering melihat acara mengelhati, saya akan memberikan gambaran. Kalau memang kita terkena lever, ya Mereka. itu yang harus kita sikapi adalah liver itu berhubungan dengan kekakuan hati kita, dengan kecengkelan yang tersimpan di dalam hati kita, dengan diam, kecengkelan tersimpan di sini dengan diam. Nah, insya Allah hanya berhubungan dengan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah memang Ibu Duriya akhir-akhir ini sering jengkel walaupun Ibu itu diam, bisa kepada suami? Bisa kepada saudara-saudara atau orang tua barangkali kalau orang tua masih ada Nah ini pertanyaan saya Apakah benar Ibu Dua akhir-akhir ini menyimpan amarah di dalam hati Ibu Tapi Ibu biasanya dalam kondisi diam Bukan akhir-akhir ini ya Ustadz tapi memang agak lama ya Iya saya Laku. kan sebenarnya memperpendek aja Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Durian ngaku gitu <laughs> Ibu Tapi gak apa-apa sih ya eh, Kalau Ibu Durian sudah paham iya. Senyum aja langsung Iya oh. emang dari dulu saya begitu Udah selesai ya <laughs> Ibu yang paling bikin Ibu sering jengkel diem itu siapa? Bertanya saya situ aja apa ya Tapi suami eh, saya kan sudah meninggal, saya sudah mislaskan Oh ibu umurnya berapa sekarang maaf ini saya tanya? 69 Oh 69, nah sekarang kerjengkelan ibu yang paling sering sama siapa? Selain dulu sama suami kali ya? Iya <tuh> <tuh> Suami sampai meninggal bu bu. Emang udah waktunya bu Gara-gara Ibu Duria Ya maaf ya, gara -gara maaf, maaf. ya, maaf, ya. Saya bercandain Karena orang lever itu biasanya Susah ketawa tanya sama Ibu Duria Susah ketawa gak beliau Iya sih ya. ya, kalau di rumah nah, Kan bener ngaku Saya hafal makanya saya kasih bercandaan Biar beliau itu tersenyum Biar beliau itu faham Memahami sebenarnya lever itu Berantemnya, kalahnya itu dengan senyuman Kemudian dengan santai, dengan keikhlasan, dengan riang Itu insya Allah liver itu bisa bisa tersembuhkan Ibu Durya Udah paham ya? Iya Nah sekarang Ibu Durya untuk menjadikan kesembuhan total Karena Allah Ibu Durya saya ajak untuk rajin tahajud ya, Kemudian berdoa selesai salat sunat tahajud Ya Allah jika penyakit liver saya yang saat ini perut saya lagi kembung. Sebenarnya saya ingin engkau kempeskan. Gitulah gitu aja. <Gitulah> iya. Cari ibu Durya senyum. Eh itu kan keinginan saya <Gitulah> ya. Allah <Gitulah> ngempesin. Emang Allah kemana-mana bawa jarum. <Gitulah> ya, kan Perutnya <perusahaan Gitulah> dikasih <gitulah> kempes gitu. Ibu mohon ampun pada Allah. Jadi doanya... Ya Allah, jika saya terkena penyakit liver, kalau liver itu dari kekakuan saya, dari kejengkelan saya, khususnya jika saya di rumah, mulut ini terkunci dari senyuman, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Doa seperti itu Ibu, saya mohon ampun kepadamu ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah, kemudian istighfar astagfirullahaladzim. Doa lagi mohon ampun pada Allah, ya Allah jika penyakit liver saya itu dikarenakan saya memang sering menyimpan cengkel, menyimpan marah, dan saya juga sulit untuk tersenyum khususnya di rumah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Doa seperti itu dengan santai, kemudian disadari bahwa iya memang saya harus banyak senyum, saya harus banyak nyantai. Kemudian terakhir di doa, mohon kesembuhan ya Allah, ku mohon agar engkau berikan kesembuhan penyakit liver. Jangan bilang dikempesin, ya. Mohon kesembuhan, Bu, ya. Nanti kita mikirnya Allah kemana-mana bawa jarum nanti. Jangan ya. Ibu sudah paham? Sudah. Insya Allah paham ya. ya. Nanti mulai nanti malam, Ibu mau jalani nasihat saya karena Allah mau ndak Bu? Mau. Insya Allah mau ya. Mau. Serius? Serius Ikhlas Ikhlas Amin, amin, amin Ya Robbal ya. Alamin Nah sekarang saya mau tanya nih Ibu Durya ini serius apa enggak? Pertanyaan saya Ibu ya. Kalau tadi atau kemarin atau tadi Itu perutnya rasanya kembung Sekarang setelah kita ngobrol Gimana rasanya perutnya? Salah-salah kata... Ketegangannya kurang Ketegangannya, Ketegangannya sudah kurang ya yeah. Oh berarti ada yang mijit nih <laughs> Ada listriknya tadi <laughs> Motasinya kan? turun <laughs> Iya ibu Iya. Yeah. Ini kita kan baru bicara aja Tapi Allah sudah memberikan kemudahan yeah. Perutnya ibu Sudah tegangnya agak kendor yeah. Nah mohon nasihat saya Dijalankan Mudah-mudahan kalau ibu menjalankannya Ikhlas semuanya karena Allah Ta'ala dan kemudian mohon beri kesembuhan oleh Allah Mudah-mudahan Allah ridha sehingga Ibu Durya diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala Tentang penyakit livernya ya Bu Amin ya. Terima kasih Ibu Durya Mudah-mudahan manfaat ya Amin Insyaallah mudah-mudahan Ya semuanya, Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Nih mudah-mudahan jamaah yang di sini Tidak ada yang pernah jengkel tapi diam Atau ada Sukaya Banyak ya hati ibu, <SILENGZEK> ya karena memang betul nih Mas Bayu. Jadi kenapa Mas Bayu tanya jamaah di sini sering ada yang jengkel nggak? Kenapa bu? Tahu nggak masalah Mas Bayu? Kenapa? Kenapa? Ibu pengen tahu nggak? Kalau nggak nggak pengen ya saya nggak jawab. <SILENGZEK> pengin? Pengen tahu nggak? Pengen tahu? Ya karena itu pengalaman Mas Bayu sendiri. <SILENGZEK> <Yaitu>. <SILENGZEK> Jadi kalau jengkel nggak diem Pak Ustad, bocas. Bener nih, enggak sih, enggak berani, enggak <laughs> berani apa yang di rumah, mas Ayu oh gitu. enggak, Pak Ustadz jangan diungkit-ungkit Pak Ustadz, nanti <laughs> kebongkar semuanya di sini, oke, okay. nah di berikutnya, udah oh, ya ada yang mau bertanya lagi Pak Ustadz, silakan yang mau bertanya, silakan Pak, sebutkan asalnya dari mana, itu kumis Pak bener Pakai sepidol kali? Oh enggak asli makan dodol belepotan? Asli Wategal. Asli Parang tegal. Barang ja, Tegal Iya Namanya siapa pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama Ahmad Sahuri dari desa Kedung Jati Waruja Tegal Ayah lali aku pak <laughs> Pak Ahmad Sahuri Kedung Jati dari Tegal Tegal, tegal. Yeah. Iya Iya yang saya mau tanyakan coba Ustaz. panggil nama saya pak panggil nama saya coba Ustaz Danu, logat <laughs> <laughs> asli Tegal <laughs> seneng pasien mong asli pak Ustaz asli mong Tegal kaya kie iya iya Asli kie kong tegal nih, Ya kie kau orang tegal ni selalu jari ni nak nak buri sayang. Orang biasa je kaya kie, tiga orang tingkat dia kaya kie. Nanti kita dibikin acara serimulat pak. Serimulat juga bukan <laughs> tegal <tengal>, ya. Aduh. Silakan, silakan silakan, pak Antek, pak Tadano, ya, ya, Pak Me dan Pak Mohamed. Waktu Sayang, emosi, tak boleh emosi. Enggak. Nanti dilanjut setelah yang lewat. Oh, okay, okay. Asli Wong tegal. Laki, kita break dulu ya. Ya, mes, orang apa? Kita Papa. break baik. Ya. Nanti kita balik lagi. Ya, mes, orang apa? Sabar. Ya. Asal beruminan iman. Oh, iya. Ya. Waduh, ini mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa melihat ada subtitlenya ya, ada tulisannya, terjemahannya bagaimana. Yeah. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, Baikkan Al-Hati akan kembali sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Masih di acara Baikkan Al-Hati dan mudah-mudahan anda juga masih bersama, bersemangat mengikuti acara kami. Dan saya mau ngecek dulu nih semangat jamaah yang sudah hadir di sini. Yang dari Majelis Taklim Anissa Palembang, mana? Ya, atas tangannya semua dari dada sampai di rumah tu Sudah gitu, Majlis Taklim Guru-guru Lawang Kidul Tanjung Enim Wah, ini Bapak Ibu Guru Bapak Gurunya dikit amat Cuma dua orang pak Empat, empat orang Wah, ini jadi tim ini dong ya Yang menjaga ini bibunya ya pak ya Ya, siaplah. Sudah gitu juga, uh, ini Majlis Taklim Guru-guru juga nih pak ini dari Banyumas, Barat. Oh, rombongannya agak banyak, dada-dada, angkat tangannya itu dulu biar kelihatan yang di rumah. Bener, pamitnya sama yang di rumah soalnya ke bengkel hati, dicek kan. Jangan sampai nanti malah tinggalin dosa buat ini di rumah, kesel. Mana Bapak gak kelihatan, padahal komisi udah sekebel itu tuh. <laughs> dari Banyumas. Oke, okay, kita lanjutkan kembali uh, tadi ke, ke pertanyaan dari Bapak Ahmad. Monggo Pak Ahmad Johari Sahure. Iya semangat tes. Ah, tuh, apa -apa, ya? ya Allah, saya ini kapal. Hasil nomor skala Wah, langkah private. Saya ini hmm. kayak cuma nanya doa. Semangat tes. <laughs> Soalnya ketawa mulu nih. Pak Ahmad sih. <laughs> Pak Masahari Ya biar Anuklah Sehat semua Biar sehat ya, ya. Karena ketawa itu bisa bikin sehat ya, ya. Insya Allah Amin. Asal jangan ketawa-ketawa sendiri hmm. ada Allah, tanpa Itu namanya setre Setre <laughs> Silakan Pak Masahari Begini Ustaz Danuk Kami serombongan dari Tegal. Ini ada jamaah saya Yang hmm. namanya Nama Bapak Heru Mas Heru hmm. Umur 25 tahun sudah 11 tahun penyakitnya kejang-kejang Pak Ustaz Kejang-kejang Kejang. -kejang. -kejang. -kejang. Kalau malam hari aja bang. <laughs> Itu tegang-tegang <laughs> Beda lagi Iya oh, ya, Pak Ustaz Kejang-kejang di waktu tertentu atau bisa kapan aja? Sewaktu-waktu Sewaktu-waktu? Yeah. Gak bisa diprediksi kapan Nggak siang, bisa. sore, malam? Gak bisa Oke okay. Sejak umur, eh sejak 11 tahun terakhir ini ya Oh ya. Mas Heru. <tuh> Waduh. Penyakit kejang. Jadi enggak ada enggak cuma tari kejang itu ya. <tuh> ada penyakit juga. Ada, ada penyakit, penyakit tari kejang. <tuh> <tuh> <tuh> ya sudah begini Mas Heru. Uh, saya mau tanya nih, kalau 11 tahun dari 25 berarti kurang lebih 14 tahun. 15 tahun 15 Mulai Mei umur 15 lima... 15 tahun umur 15 tahun mulai iya. kejang. Iya. Oh ya. Saya mau tanya nih Mas Heru. Iya. Mas Heru itu kalau marah seringnya dipendam enggak dalam Kalau marah sama ibu atau sama bapak itu Iya, sering. Yang sering sama siapa yang sering marah? Walaupun diem, marahnya diem Biasanya sama keponakan. Hah? <laughs> Kesel sama ponak. ponakan. Emang kenapa ponakannya gimana? Eh, ya kalau dibilangin susah. Di, dibilangin apa susah? Eh, eh, kok he? Eh. <laughs> Dinasehatin kayaknya susah <laughs> gitu, pak. Ya ini ini kan acara didengerin orang semua sedunia. Yeah. Jangan ada he. Yeah. <laughs> ya. apa ustaz, apa apa Mas, apa apa Pak gitu. He. He gitu. ho. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> ya. asli Tegal sih, asli Tegal. <laughs> Tapi itu siaran TV ki. Ajak tayang neng pasar. <laughs> Aduh. <laughs> Le, iki tempene viral e, gitu ya, jangan gitu ya. Itu kaya di warung tegal dong. Iya, mas seru. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Layang Atala punya siapa ini? Warahmatullahi oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sakit ibu ne. Maaf pak Sebenarnya saya ibunya, jadi ya. saya mungkin lebih tahu uh -uh. kalau penyakit dia itu, pak. Uh -uh. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Ini Heru sebelumnya kan saya mintanya Mondok pak. Jadi saya pondokan di Panten. Lalu setelah pulang dari pondok itu yang mulai sering kejang-kejang itu pak sejak umur 15 tahun hmm. jadi sampai sekarang dia kan mengonsumsi obat terus menerus uh -uh. kalau gak minum obat dia kejang kayak gitu jadi saya mohon solusinya dari bapak agar anak ini tidak minum obat karena kayaknya udah bosan kalau suruh minum obat gak mau Sedang kalau gak minum itu kejang jadi saya kan bingung pak ya, saya kaya... juga bingung <laughs> jangan eh. Saya mohon Kalo solusinya kita. <laughs> saya mohon solusinya dari Pak Ustad oh, supaya iya. bisa sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Ya, iya, termasuk epilepsi bukannya Pak Ustad? <laughs> Hah? Termasuk epilepsi enggak ya? Nggak ya bukan? Ya, ya, ya temennya lah. Temennya ya. Ya, sedaranya, temennya begini deh. Kayaknya ini udah ketahuan deh, Bu. Saya mau tanya. Iya. Ibu kan ibunya. Iya Pak. Saya mau tanya, yang paling sering jengkel di rumah antara bapak sama ibu siapa jujur? Insya Allah almarhum bapaknya Pak. Yang ah, sering, sering, sering, sering, sering, sering, sering, mumpung bapaknya sudah ada di dalam almarhum. bumi, dibilangin terus. <laughs> <laughs> <laughs> Kalau ibu nggak hobi marah bu. Insya Allah kayaknya lebih sabar mungkin dari bapaknya. <laughs> <laughs> lebih, pihak ya, ibunya dan bapaknya mau oh, nggak ada? sudah, <laughs> ibu. <kuh>. Tapi kalau saya mau tanya sama ibu, uh, dulu maaf maaf nih ya, iya. karena teman-teman pondok itu kan kadang-kadang juga ada yang nakal-nakal nih. Nakal Nakalnya bukan nakal beneran ya, hanya nakal-nakal, nakal-nakal remaja lah. Apakah putra ibu dulu itu pakai memakai sesuatu, maksudnya ngamal-ngamalin sesuatu barangkali? Mungkin itu pak yang jadi penyebabnya. Mungkin dia. Iya, ya. karena dia itu memang. Awam sekali sama agama tadinya kan dia susah untuk belajar uh -uh. Setelah di pondok itu disuruh ngapal-ngapal apa-apa gitu uh -uh. Jadi dia keluhannya tuh Mama pusing sakit kepalanya aku Nggak pernah mau pulang aja Jadi bolak balik kayak gitu terus Terpaksa saya susul uh -uh. Saya ajak pulang Ibu waktu nyusul naik apa? Dia naik mobil, oh, naik mobil. Sendiri Sama saya datang sendiri banyak ya? sendiri Ibu bawa ya, sendiri? Enggak, enggak. enggak. enggak. enggak. <laughs> Ada orang yang eh? Ya. Naik bis. Naik ke bis tak? Usah. Oh naik bis ya, ya, ya. bilang lah sama sopir sama teman-teman ya, kan ya, gitu. Ya. <laughs> naik mobil sendiri. Nih, saya dari kan. rumah saya sendiri. Oh gitu. Ya begini aja deh ibu. Uh, ini memang kayaknya Mas Heru ini sukanya memang sudah pemalu uh, apa ya ibaratnya. Memang agak orangnya agak pemalu, agak pendiam. Keras gitu loh pak. Hah? Keras keras ya. Oh, iya. Kayak siapa, Bu? Ya enggak tahu juga. Ya? Hah? Ibu, ibu kayak siapa? Makanya saya kaya tanya kayak siapa you. Kaya oh. Mungkin sebagian kayak bapaknya lah Pak. <laughs> Curang ibu nih. Teman-teman bapaknya enggak ada. <laughs> kayak ibunya sebagian dan kayak bapaknya juga. Hah? Memang betul-betul ini anak ibu sama anak bapak ini. Jelas sekali ya. Enggak jauh dari pohonnya ya Enggak jauh dari bapak sama ibu ya. <laughs> ya sudah sebenarnya begini Mas Heru namanya ya Heru Mas Ipowo. Heru ya? Heru Wibowo Heru Wibowo Sebenarnya mas Heru Wibowo ini uh, Nanti kalau ini bisa mengurangin Kalau mas Heru Wibowo itu ada masalah Sebenarnya hanya sering Sering bercerita sama Ibu atau sama Ustadz Cerita aja biasa jangan Kayak tadi tiba-tiba make-nya dikasih. Bingung saya. ya Itu juga gak boleh harus belajar untuk. Oh ya saya harus berani. Kan umurnya 25. Pengen nikah? Enggak. Pengen nikah tapi megang make takut. Gimana caranya? Berdiri dong Mas Heru-nya berdiri dong. Berdiri dong. Nah. Mas Heru-nya boleh berdiri. Ah Biar iu. Bisa mendengarkan solusinya langsung. Iya. Jadi kuncinya adalah Mas Heru. Jangan gampang tersinggung. Kunci pertama. Bener tadi Ibu cerita. Ini... Heru anak saya ini agak keras Memang benar, jadi seorang yang Sering kejang di otak Itu biasanya adalah Keras hati, emosi tinggi Tapi diamnya kuat juga Insya Allah kejang Biasanya, sudah paham? Mas Heru? Paham nih, ya Nanti kalau ada masalah, Mas Heru belajar untuk Bercerita Pada teman yang enak, ceritanya Ngobrol, nyantai, aku ada masalah Kayak gini, ada ini Cerita aja sana. Itu akan melonggarkan cara berpikir. Jadi kalau Mas Heru bosan sama obatnya dokter, sebenarnya gak boleh bosan sih ya. Tapi kalau memang Mas Heru benar-benar serius, belajarlah untuk tidak emosional walaupun tersimpan di dalam hati. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena setelah usia akil balik, kejangnya Mas Heru itu muncul. Berarti itu disebabkan relatif dari Beberapa sifatnya Mas Heru sendiri Jadi Mas Heru Benar-benar serius ingin sembuh Kembali ke jalan Allah Tahajud Kemudian mohon ampun Ya Allah jika kejang ini dari kesalahan dan dosa-dosaku Jika aku sering menyimpan amarah Aku mohon ampun kepadamu Doa itu dilanjut Dilanjut, dilanjut Terakhir Ya Allah ku mohon agar kau memberikan kesembuhan pada diriku Sehingga aku sembuh dari penyakit kejangku Amin dan besok solat lagi tahajud kemudian mohon ampun lagi mudah-mudahan nanti beberapa bulan kemudian Mas Heru bisa diberi kesembuhan oleh Allah Taala. Amin Ya Rabbal ya. Alamin. Nanti dibantu Pak Ahmad sehari. Nanti dibantu ya Pak Ahmad ya. Ya, Insyaallah. Simpla. Terima kasih, Mas Heru. Terima kasih atas solusinya. Kami minta maaf yang sebesar besarnya mana. Yang tegal asli, maaf, bila mana. Kita ngomong-ngomong tekan asli. Jadi jadul maaf sih nak eh. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi Wa wabarakatuh. Nah, Sempat kalau kita begini ya. Kalau kita begini kita jadi dari Anu jadi segera lagi. Ya, nyong ya. Ini yang kesurupan siapa jangan, lagi Jangan Pak Ustaz. Enggak ada. ada yang kesurupan di sini. Kita break dulu sebentar pemirsa untuk jeda berikut dan setelah itu masih di acara Penggal Hati dan kita sampai di bagian akhir di episode kali ini dan sebelum ditutup dengan doa yang langsung dipimpin oleh Ustaz Danu, saya masih punya waktu untuk jamaah yang ada di sini mau bertanya tapi singkat sekali. Silakan. Ibu sebutkan namanya, asalnya dari mana dan langsung ke pertanyaannya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Megawati dari Papua Barat, kabupaten Kaimana. Di mana tuh Bu? Papua Papua Barat. Papua Barat. Iya. Ibu Megawati dari Papua Barat. Iya. Oke silakan Ibu Mega. Tidak keluhan saya. So, so, Biasa. Saya mau, mau, mau Ibu Mega takut sekali. Eh. Saya sudah 3 tahun mengalami penyakit infetensi tergantung kepada obat selama 3 tahun Saya minta solusinya Pak Ustadz bagaimana saya supaya tidak minum obat lagi Kalau Ibu ingin tidak minum obat lagi ya obatnya jangan diminum sudah selesai <g Carec tutoring> Tapi penyakitnya tidak selesai Yalah, Ya berita. kan mesti maunya <gat> tidak minum obat <gat lagi <gat> sudah ditinggalin aja. Ibu sudah melihat acara Bengkel Hati sudah lama? Sudah, Sudah tahu kira-kira pertanyaan ibu mau mengarah kemana? Jawaban saya mau mengarah kemana? Tahu nggak kira-kira? Belum. Belum? Ya ampun ibu, yang dilihat tuh TV nya apa? Ustadznya terlalu. Ustadz. Terlalu apa? Ya terlalu. Terlalu. Terlalu. terlalu. Ibu, yeah. penyakit darah tinggi ini biasanya disebabkan yang pertama, yeah. kalau melakukan sesuatu maunya keburu-buru. Iya. Yeah kemudian juga sering greget-greget, tahu greget-greget, jengkel yang tersimpan, kemudian yang ketiga memang cengkel, seringnya jengkel ngomel, iya sudah, ibu pilih yang mana? Ya, tiga-tiga aja, tiga-tiga aja, boleh, nanti dibawa pulang, dibungkus saja. iya sudah, ibu, ibu maaf ya Bu Mega. Ini saya mau tanya, Ibu Mega ini benar Ibu dulu sebagai presiden RI? Bukan yang ini, bukan. <tuk> bukan yang ini, Pak Udara. yang mana ya? Ini yang juragan pasir. <tuk> oh, gitu. Di Papua. Betul ya, Bu? Tidak. Eh, hanya Ibu rumah tangga saja. Oh, Ibu rumah tangga. Oh, Ibu terbebani. gitu sih. Tidak takut <tuk> ngomongnya. Karena kan enggak jelas nih lampu dari sono dari sono enggak jelas. Hmm. Jadi ini bu mega yang mana? Gitu Ya Ibu nanti kita doa sama-sama. Iya. -sama. Saya mohon bagi Ibu dan juga bagi pemirsa yang lain hmm. untuk penyakit darah tinggi kita belajar menghilangkan untuk apa namanya? keburu-burunya itu harus ya. belajar dihilangkan jadi biasa. Kemudian greget-greget hmm. Dijadikan biasa, kemudian hmm. emosi, cengkel ngomel itu belajar hmm. untuk dihilangkan insyaallah itu turun, ya. e, darah tingginya turun sendiri insyaallah ya. ibu tahu ya, ya. nanti ya. kita doa sama-sama ya. ya bu ya. Ikhlas ya. ya doanya nanti ya, ya. Alhamdulillah amin, mudah-mudahan ya, ya. manfaat Terima kasih Bu Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Dari Papua, akhirnya bisa bersilaturahmi langsung akhirnya ya Ya ini banyak enggak bapak-bapak ibu-ibu yang suka gerasa geruhu? Ya. Suka nyimpan jengkel? Ya. Terlalu. Ya. Banyak sakit darah tinggi berarti ya. Oke nanti sama-sama kita doa mudah-mudahan solusi yang diberikan oleh Ustaz Danu sama-sama bisa kita jalankan. Dan yang di rumah yang mengalami permasalahan sama bisa membesarkan volume TV-nya. Dan kita sama-sama akan berdoa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah meridoi dan memberi rahmat untuk segala ikhtiar kita. Amin. Ya Rabbul Alamin. Untuk itu, marilah sama-sama kita menundukkan kepala, memanjatkan doa. Dan doa seperti biasa akan langsung dipimpin oleh Ustadz Danu. Munggu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Bayu. Jamaah Masjid, Masjid Anida dan juga pemirsa bengkel hati yang dirahmati oleh Allah Amin Marilah di akhir acara ini kita tutup dengan berdoa pada Allah Ta'ala dengan khusus Dengan ikhlas dan juga bagi jemaah dan juga pemirsa khususnya Yang saat ini ada darah tinggi Kita khususkan berdoa untuk yang darah tinggi Mudah-mudahan bisa mengaminkan doa kami dengan ikhlas, dengan tulus dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada penyakit-penyakit kita Amin Marilah kita berdoa pada Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa shahbi ajma'in Ya Allah ya kafar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 dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau, Ya Allah Dan kami mohon kepadamu, Ya Allah Ampunilah dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, Ya Allah Dan ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami yang kami cintai, Ya Allah Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan Karena kami sering melanggar apa yang ada dalam Quran dan sunnah Rasulmu, Ya Allah Ya Allah, Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu, Ya Allah Ya Allah, Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa di hadapanmu Sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan dan juga sakit pada diri kami Ya Allah kami mohon ampun kepadamu Ya Allah ya ghafar Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit-penyakit kami Ya Allah Dan mencabut peringatan dan musibah yang ada pada diri kami Ya Allah Jika kami ada penyakit darah tinggi Yang disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa kami di mana kami dalam mengerjakan sesuatu sering terburu-buru, Ya Allah. Di mana kami sering geregetan dalam menghadapi sesuatu. Di mana kami sering menyimpan jengkel, sering emosi, sering ngomel kepada siapapun, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, Ya Ghaffar.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 Agar hati kami tenang dan tentram Dan sebagian kami berikan di jalanmu Ya Allah, amin Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim Mudahkanlah Ya Allah, mudahkanlah segala usaha yang kami kerjakan yang baik di muka bumi ini Ya Allah, amin Ya Allah, hanya kepada lah kami menyembah Dan hanya kepada lah kami meminta pertolongan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati khasana wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin Jamaah Bengkel Hati ada juga pemirsa MS TV di Anda berada demikianlah acara Bengkel Hati pada pagi hari ini dan semoga dengan doa tadi dan juga usaha kita kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa untuk semua usaha dan ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin Ayah kata saya Bajuan Tarang, mohon maaf untuk segala kekurangan, terima kasih untuk segala perhatian, Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.